tete Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Suara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Makrom Paris Misteri Makom Misteri Makom Paris Elmi Makom Misteri Makom Dapat kemari bulan Misteri Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun, seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud, terkadang menjadi seorang gadis teramat cantik, terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa, yang selalu menimbulkan mala petaka dan prahara mengerikan bagi umat manusia. Ini. Aduh, aku mau Hei, Jangan pikirkan Pikirkan nyawamu Tung Pak Tung Tung jalan jalan rompang Di ിംഗ് പൂള ദ penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia ah, Bulan dareh aku mencintaimu bulan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri aku berjanji bulan bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita ah. aku berjanji di bukit rindu ini aku juga mencintai gambatara dan aku berjanji di bukit rindu ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ifone Roos, Anna Sambayo dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. I tinggal di negeri di balik awal. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya laki-laki. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awal. Negeri di balik awal. Negeri di balik awal. Itu si Andi, pengantin baru kan? Heeh. Mm -mm. Kok udah loyo begitu dia? Andi, ah, Di. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini, Di? Hah? <laughs> jadi orang kayak Nario dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gayah terus sampai tua kali. Ah, <laughs> bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina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 Naskah Karya Asmadi Syafar Seri yang pertama ini didukung para pemain sebagai sebagai sebagai sebagai Wulandari Mogan Kikuta Iwanda സുബി ഹലി ചിക്കൻ സുബഗൈ കിക്ക് ഇബഗൈ കിച്ചോ സുസി സുബകർ ഡിത Neni Sumardi <tuh> Dan Indra Mahendra... ...dengan sutradara Denny Denha. Pada cerita langit biru biru... laut pun biru, ...telah dikisahkan bahwa Mak Rompang... ...terlibat perkelahian hebat dengan കമ്പിബാ ...sehingga keduanya sama-sama mengeluarkan... ...ilmu andalan mereka... Jelaslah kini bahwa Mak ternyata lebih hebat dari Yirupas. Sehingga Yirupas terpaksa memancing Mak untuk masuk masuk dan berlaga ke ke ke Tanpa disadari oleh oleh perempuan jahat itu itu Maka kepala kepala kepala siluman aneh itu dipenggal oleh Bahkan kepala Mak dibuang ke tengah laut. Kini Mak gentayangan kemana-mana mencari kepalanya. Sementara kepala Mak telah ഹലി പാലങ്ങ sampai ditemukan oleh seorang nelayan bernama Jaru. Lalu kepala itu dikuburkan baik-baik. Sementara itu Batara terdampar pula di desa nelayan itu, di dalam usahanya mencari obat untuk kesembuhan nyisepiang lumpu. Kepergian Batara sudah sangat lama, sehingga Wulandari pergi pula mencari Batara. Namun Wulandari tidak tahu harus ke mana mencari kekasihnya itu. Suatu ketika, Wulandari sampai di tepi pantai. Di sana ia berkenalan dengan Ma Ichih, dan menurut keterangan Ma Ichih, Batara mungkin dilarikan oleh hantu laut ke negeri mereka yang bernama Negeri Karang Biru. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Mulan Dari menunggu kedatangan Batara yang tampaknya tidak kunjung datang. sibku untuk bisa pergi ke negeri karang biru mendemo ikan batara tapi kalau aku bertemu lagi dengan perempuan cantik bernama Indang itu aku akan memaksanya supaya aku di bawahnya ke negeri karang biru karena dialah yang tahu jalan ke sana karena perempuan cantik itu adalah penduduk negeri di bawah laut itu pulang pulang fuckar kembali ke rumah mama Ichi dan aku masih butuh setiap malam ke tepi pantai ini menunggu kedatangan Kang Batara terkejut rupanya. Uh, iya, kau mau ke mana, Bulan? Uh, mau ke rumah Maici? Tampaknya kau melamun, Bulan, uh, sehingga kau tidak sadar kalau kau sudah sampai ke rumahku. Oh uh, iya. Mari, masuklah. Iya, Maici. Hmm. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku sudah sampai di rumah ini? Padahal jarak pantai dengan rumah ini agak jauh. Kau kau bingung begitu Ayo, duduklah sini uh, Iya Maichi Maichi Maichi Dari mana Ma ini Tiba-tiba saja dia dia sudah memakai baju sehari-hari Yang yang yang simpan di di dalam dalam peti kecil di dalam kamarnya itu Atau mungkin Ketika aku pergi ke tepi pantai tadi pulang Lalu langsung bajunya Apa yang kau perhatikan uh, Wulan? Hmm? Apakah ada yang aneh pada diriku ini? Uh, Tidak Kamu kenapa പാ Dari tadi kamu kelihatan kebingungan. Uh, tidak apa. Uh, saya kamu pasti dari tepi pantai lagi malam ini. Uh. Dan di pantai itu kamu bertemu hal-hal aneh. Betul bukan? Uh. Kamu sudah melihat sesuatu di pantai tadi? Iya. Yeah. Kau sudah bertemu dengan batara? Uh, tidak. Bertemu dengan dua laki-laki yang membawa batara pergi ke dalam laut? Tidak. Ah, uh, bertemu dengan setan perempuan yang tidak ber kepala itu? Uh. Aku bertemu dengan perempuan cantik yang pernah membawa suami Maichi 25 tahun yang lalu. Ah. Oh, jadi, ya, jadi betul-betul bertemu dengan dia. Eh, uh, uh, kau kau sempat bicara dengan perempuan itu? Aku lama bicara dengan dia. Bahkan aku tahu namanya. Kau tahu namanya? Iya, namanya Indah. Oh, ah. Kau sudah bertemu dengan dia. Ah, uh, hati-hati laulan. Hati-hatilah. Kenapa Maichi? nanti kau di bawahnya ke negeri karang biru ah aku suka kalau perempuan itu bisa dan mau membawaku ke negeri karang biru ah, jangan suka bicara ah. begituhulan nanti betul-betul kejadian pada dirimu ah, justru aku ingin ke sana maici supaya aku bisa bertemu dengan kekasihku tapi kan kekasihmu belum tentu pergi ke sana wulan ah. siapa tahu suamimu pergi ke tempat lain ah aku yakin Kang Batara di bawahnya ke sana maici semua tanda-tanda yang maici ceritakan padaku ah, sudah aku lihat sudahlah jangan cerita itu lagi Aku takut mendengarnya. Kenapa Maici jadi takut? Kalau aku bisa ke sana, akan aku cari suami Maici itu, lalu akan aku sampaikan pada dia bahwa Maici sangat rindu dan sampai sekarang Maici masih menunggu kedatangannya. Ah, oh, sudahlah, Bulan. Aku jadi melindih. Aku takut. Ani, ah, Maici makin takut mendengarkan rencanaku ini. Janganlah bercita-cita untuk bisa sampai ke sana, Bulan. Karena tidak pernah orang yang bisa kembali. Bila sudah dibawa ke negeri negeri karang karang biru biru itu Tidak tidak tidak terkecuali dirimu ah, Bagiku apa-apa Karena aku bisa bertemu dengan Kang Kang Batara Batara uh, uh. Kau belum tahu tahu tahu keadaan di sana Mengerikan Sangat mengerikan Sangat bagi orang asin Yang bukan penduduk negeri karang biru. Oh, tidak tahu Bagaimana besarnya cintaku terhadap Kang Batara. Kalau tahu, pasti akan mengerti ...kenapa aku bertekad seperti ini, Ma? Ya, ya, ya. Lebih baik kita bicara yang lain saja.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 Mau menuruskan persoalan kita? Aku kemari justru ingin menghapuskan perselisihan di antara kita Apalagi aku mendengar Kina sakit keras Jadi? Aku sudah tahu duduk persoalannya Persoalan apa? Persoalan antara Kina dan Batara Aku tidak mengerti maksudmu ah, Dua hari yang lalu Batara datang ke rumahku Dia datang karena dia akan pergi meninggalkan desa ini Dan dia datang sekaligus menerangkan kepada aku bagaimana hubungannya dengan Kina sehingga aku lega mendengarnya. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa antara dia dan Kina tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan dia menganggap Kina hanyalah sebagai adiknya saja. Dan juga begitu dia menganggap anakku Ganjar. Sehingga aku pikir hubungan kita yang sempat tegang beberapa hari yang lalu sudah bisa kita jernihkan kembali. Ah. Oh, jadi dia sempat juga datang padamu untuk pamit. Iya, dia jujur. Kesatria dan baik hati. Menurutku itulah contoh seorang pendekar sejati. Dari mana kau tahu kalau dia itu seorang pendekar? <laughs> aku sudah menjajal kepandiannya sehingga aku terkejut ketika dengan mudah batara itu mengelakkan serangan maut yang aku lepaskan. Bagaimana kau menjajalnya? Aku lemparkan kapak yang aku pegang ke arahnya. Aku melepaskan kapak itu dengan sepenuh tenaga dalamku. Mata kapak itu persis mengarah pada mukanya. Namun dengan mudah dia menangkap gagang kapak itu. Lalu dengan hormat dia berikan kepak itu kepadaku. Kalau saja orang lain yang mengalami hal itu, tentu akan lain kejadiannya. <laughs> ya, sudahlah sudahlah. Aku datang kemari minta maaf padamu. Karena aku sudah salah paham terhadapmu dan juga terhadap Gina. Ya. Ah, uh, mana Gina? Ah, uh, ada di dalam. Tapi dia sedang tidur. Ya, biarlah biarlah. Lain kali aku datang lagi kemari. Sampaikan saja salamku untuk Gina ya. Ya. Besok pagi kau tidak melaut. Uh, aku tidak bisa meninggalkan anakku yang sedang sakit. Besok akan aku kirim ikan kemari untuk Kinah. Bila aku turun ke laut besok. <laughs> uh, terima kasih. Ah, ternyata Batara itu memang kurang baik. Bahkan dia juga seorang pendekar yang tiada tandingan. Hmm. Sayang, dia tidak tidak berkenan untuk mengambil anakku jadi istrinya. Ah, ah, eh, jadi istrinya anjing Kenapa perasaanku enak Eh kau bangun Kina? Uh, Iya Aba. Ah, Tidurlah lagi Hari masih malam Saya mau menunggu Kang Batara Hah? Batara tidak akan kembali മാറും Dia sudah pergi. Kang Batara sebentar lagi datang, Abah. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kang Batara sebentar lagi datang. Saya sudah mendengar bunyi kereta kudanya dari kejauhan. Nah, itu suara kereta kuda Kang Batara. Itu, itu suara lolongan anjing, Jinan. Bukan suara kereta kuda. Itu suara kereta kuda, Abah. Bukan suara lolongan anjing. Oh, anakku bertambah parah sakitnya. Bahkan baru saja kawan Kang Batara datang kemari. Dia bilang Kang Batara akan datang menjemput saya. Siapa kawan Batara itu? Yang bicara dengan abah tadi. Aduh, yang bicara dengan aku tadi Kikuta, bukan kawan Batara. Bukan Kikuta, tapi kawan Kang Batara. Ah, kau tidak tahu siapa yang datang tadi Kinan, karena kau sedang tidur. <laughs> saya tahu siapa yang datang tadi abah. Abah, karena saya tidak tidur, bahkan dia bicara dengan saya. Ah. Yang datang tadi itu Kikuta Gina, bukan kawan Batara. Yang datang tadi kawan Kang Batara, Hah? bukan Kikuta. Kok tahu nama kawan Batara itu? Tahu. Namanya Kidaksa. Siapa Kidaksa itu? Kusir kereta kuda yang lewati muka rumah kita ini, Abah. Dia. Nah, itu Abah. Suara kereta kuda itu sudah semakin jelas. Uh, iya ya. Sekarang aku juga mendengar suara kereta kuda <Sih> Saya akan tunggu kereta kuda itu lewat di depan rumah kita ini, Abah <Sih> uh, Jangan, jangan keluar, Kina, jangan Kenapa jangan, Abah? Aduh, itu bukan kereta kuda, Batara Tapi kereta kuda siluman, jangan saya keluar Itu kereta kuda, Kang Batara Aduh, itu kereta kuda siluman, Kina Kenapa, Abah, ini? Kenapa Abah bilang kereta kuda itu kereta kuda siluman? Apakah Abah sudah uh, sungguh -sungguh, uh, rupanya, Abah sudah sudah tidak tidak tidak suka suka pada pada Kang Kang Kang Kang Batara? Batara. Batara. Batara, Aduh aku bicara sungguh-sungguh Rupanya Kalau begitu, saya Saya Saya saya juga harus pergi. mau mau lagi tinggal di rumah rumah ini. Saya mau ikut Kang Batara. Kang Batara! tunggu Eh hey, jangan keluar മോലാടി മാ Bu, to di belakang Bapak. Aduh, aduh. Oh, eh, kenapa, Pak? Aduh, kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga kaku ini, Bu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kalau malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini nya apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema tablet anti-rematik yang bekerja cepat Dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang Rematik dan sakit pinggang Sudah sembuh pak encoknya? Ya sudah dong, ibu memang guebat Yang guebat bukan ibu pak, tapi Dutarema Dutarema produksi PT Sinar FN di Murni kau baru saja dari rumah Ki Caro. Ah, uh, lalu bagaimana sikap Ki Jaro pada Abah? Ha, ah, kami sudah berdamai. Ah, baguslah kalau begitu. Sehingga saya bisa kembali mendapatkan Kina. Iya, tapi kau harus ke sana. Kina sedang sakit parah. Iya. Sebentar lagi saya akan ke sana, Abah. Lebih baik sekarang sebelum hari bertambah larut malam. Iya, Abah. Sebentar lagi aku akan melalui kuburan yang sudah tidak ada isinya. Hmm. Ah. Tapi kenapa aku jadi agak takut? Ah. Tidak perlu takut. Bekas kuburan itu tidak ada apa-apa. Aku harus jalan terus. Ah. ah. Hmm. Tinggal beberapa langkah lagi. Aku akan melewati bekas kuburan itu. dan aku aku harus jalan terus aku tidak peduli kalau ada apa-apa di -apa di bekas itu itu walaupun kata Aki Kala hati-hati karena arwah yang jasadnya di dalam itu akan membalas പഴി oh, aku melihat samar-samar ada kereta kuda di dekat ഡാം itu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 Ganjar terus melangkah mendekati bekas kuburan Kepala Mak Rompang. Sementara kereta kuda Mak Rompang sudah menanti di dekat bekas kuburan Kepala Mak Rompang. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Musik Ini kita tadi serial Sandiwara Radio Miss Eri Makrompang episode ke-14 Negeri di Balik Awan dipersembahkan oleh Den Haas Adya Suwar bekerja sama dengan PD Sinar Gemendi Murdi produsen tablet obat kuat Aladdin obat terlambat bulan menfas kapsul tablet obat kuat gantul lini duta rema dan jamu godok cap gorilla